Assalamualaikum, Sudara Lun, Berita Pagi edisi hari ini Rabu 31 Agustus 2016 dibacakan oleh Maimun Dhargan Seardiansyah Ratusan jama haji asal Aceh berobat ke posko kesehatan Jaksa KPK akan kualifikasi Irwan Yusuf terkait perkara korupsi BPKS Dua nenek dipilih jaya terlibat perang mulut yang berujung pembacokan itu juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Jusrum Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimpasse 90,1 FM Lhokseumawe. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Jusrum Serambi FM. Udarlun memasuki minggu kedua berada di kota Mekah, para dokter dan tim medis Kloter 1 hingga 8 asal Aceh mulai disibukkan dengan kegiatan memeriksa kesehatan ratusan jamaah calon haji. Hal ini dilakukan untuk persiapan menghadapi puncak ibadah haji. Wartawan Serambi Indonesia, Herianto dari Mekah, melaporkan. Jamah calon haji mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatannya di posko kesehatan kloternya. Misalnya, data diperoleh dari tim medis kloter 2 Aceh. Dr. Rahmat menyebutkan, setiap hari tidak kurang 30 hingga 50 orang jamah calon haji usia lanjut yang memeriksakan kesehatannya ke posko kesehatan kloter. Dr. Rahman mengatakan jamah calon haji yang telah berusia lanjut dan memiliki sakit bawaan wajib memeriksakan kesehatannya dua hari sekali, terutama yang tensi darahnya tidak normal. Berada di atas 200 seperti Ibu Nurmiah binti Samsudin, jamah calon haji asal Aja Tengah. Sementara itu dalam rangka menghadapi pelaksanaan prosesi wukuf haji di Padang Arafah, muzdalifah dan Mina Pada tanggal 9 hingga 13 September 2016 mendatang, masing-masing pembina ibadah kloter haji dari Aceh mulai hari Senin dan Selasa kemarin melakukan menasek haji kepada jamaah. Sementara Kepala Biru Isra Sedda Aceh Dr. Munawar mengatakan penyaluran dana Baitul Asyi sudah sampai kloter 8, tinggal kepada jamaah calon haji asal Aceh yang tergabung dalam kloter 9 yang belum dibagi. Kepada mereka akan dibagi ketika jamaahnya sudah tiba di Mekah minggu ini. Dalun Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Kiki Ahmad Yani mengatakan akan melakukan klarifikasi kepada mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sehubungan dengan dugaan perkara korupsi dalam pembangunan dermaga badan pengusahaan kawasan sabang BPKS dengan terdakwa mantan kepala BPKS Ruslan Abdulgani Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Ahmad Iyani mengatakan pemanggilan Irwandi akan dilakukan pada sidang lanjutan pekan depan. Sementara pada sidang lanjutan pembangunan dermaga BPKS Senin kemarin, Jaksa KPK, memeriksa 6 saksi. Dalam kesempatan itu, Jaksa mengkonfirmasi sejumlah pertemuan yang dihadiri mantan Gubernur Irwadi Yusuf, salah satunya pertemuan di Hotel Porobudur Jakarta. Selepas sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, sejumlah saksi pengacara dan anggota keluarga Ruslan Abdul Ghani menikmati makan siang bersama yang siapkan keluarga Ruslan di ruang singgah pengadilan. Sementara itu Irwandi Yusuf yang dikonfirmasi mengaku sedang berada di Jakarta, menanggapi pernyataan Jaksa KPK yang akan memanggilnya untuk bersaksi di persidangan terkait pertemuan di Hotel Borobudur itu, Irwandi menyatakan akan hadir ke persidangan jika dipanggil.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 Dari IPD Idris Ismail melaporkan Nursidah selaku anak kandung Ruhani mengatakan ibunya Ruhani mengalami luka bacok di dahi Korban dibacok oleh Khatijah bertengkar meneruskan batas telah kebun Warga langsung membawa korban ke puskesmas Merdu untuk mendapatkan perawatan medis Nursidah mengaku kasus pembacokan terhadap ibunya sudah dilaporkan ke Polsek Merdu Ia meminta Nek Khatijah segera ditangkap sebelum pihak keluarga bertindak Nekatija harus bertanggung jawab atas perbuatannya mengenai korban Nek Nekatija harus bertanggung jawab atas perbuatannya menganiaya korban Kapolsek Merdu AKP Tim Muhammad mengatakan Pihaknya telah menerima laporan insiden penganiaan Yang menimpan Nek Ruhani akibat dibacok oleh Nekatija Setelah berkas laporan lengkap Polisi segera menangkap pelaku untuk diproses secara hukum Darlun, sejak sebulan terakhir, ikan hasil tangkapan nelayan di pelabuhan perikanan nusantara di Aceh Timur menurun drastis. Penyebabnya karena angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda kawasan itu. Sehingga nelayan hanya memiliki waktu singkat untuk mencari ikan di laut. Dari Aceh Timur, Sene Hendri melaporkan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah BPNID, Insur Abdul Razak mengatakan, biasanya kalau cuaca bagus, setiap kapal nelayan mampu membawa hasil tangkapan mencapai 10 ton. Tapi sekarang karena cuaca ekstrim, hasil tangkapan nelayan yang nekat melaut hanya mampu membawa pulang 2 hingga 3 ton per kapal per hari. Meski cuaca ekstrim, beberapa nelayan dengan kapal ukuran 30 hingga 60 GT tetap pergi melaut namun harus memiliki waktu yang tepat dan lokasinya tidak jauh dari pantai. Akibat minimnya ikan hasil tangkapan, pendapatan nelayan juga menurun drastis, apalagi ikan tangkapannya juga harus bagi hasil dengan pemilik kapal. Apalagi ikan tangkapan juga harus bagi hasil dengan pemilik kapal. Dampak lain dari cuaca ekstrim ini, harga ikan di Aceh Timur melambung, seperti harga ikan gerga san ini mencapai 25 hingga 28.000 per kilogram. Sebelumnya harga ikan gerga hanya 15.000 hingga 16.000 per kilogram. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, setelah cerah selama dua hari Selasa kemarin wilayah Sabang kembali diterjang angin kencang disertai hujan. Begitupun arus pelayaran Sabang, Banda Aceh dan sebaliknya masih aman. Dari Sabang, Azhari melaporkan, Angin kencang disertai hujan ringan melanda wilayah Sabang secara perulang kali mulai siang hingga malam hari. Namun sejauh ini belum ada laporan tentang kerusakan yang ditimbulkan akibat cuaca buruk itu. Demikian juga kapal penyeberangan dari Balohan, Sabang, Keulele, Banda Aceh dan sebaliknya masih aman. Kasubag Tata Usaha UPTD Pelabuhan Penyeberangan Baluhan Agustiar mengatakan, kapal lambat KMP BRR dan kapal lambat KMP BRR dan KMP Tanjung Burang kemarin tetap berlayar. Begitu juga kapal cepat KM Ekspres Bahari 2F. Pelayaran masih sama dengan ketinggian gelombang mencapai 2 meter dan kecepatan angin 15 km/jam. Sementara kepala BPBD Kota Sabang Te Zakaria Albahri mengatakan, Meski tiupan angin sangat kencang, namun sejauh ini belum ada laporan tentang kerusakan yang ditimbulkan akibat cuaca buruk yang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama masyarakat yang bermukim di kawasan Arawan, Longsor. Derlun jalan menuju desa Kubu Capang kecamatan Wila Timur Aceh Barat masih lumpuh. Kedaraan roda 2 dan 4 belum dapat dilalui karena badan jalan di desa Pasiarra Amlas ke dasar sungai. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Kepala BPBD Aceh Barat, T. Cahluna Poli mengatakan jalan di Woyla Timur Amblas setelah beberapa hari terakhir hujan lebat melanda wilayah itu. Saat ini, kondisi jalan tidak dapat dilalui kenderaan. Jalan menuju desa Kubu Cabang, Kecamatan Woyla Timur, kini lumpuh. Untuk mengatasi jalan Amblas perlu mengeruk gunung yang di sebelah jalan. Syahluna mengaku tim BPBD telah turun ke lokasi guna melihat Jalan Amblas. Pihaknya sudah melaporkan bencana alam ini ke Bupati Aceh Barat agar segera dilakukan upaya penanganan sehingga akses jalan ke kubu cabang segera normal. Karena sekitar 70 kepala keluarga menetap di desa tersebut. Syahluna menambahkan Jalan Amblas di Waila Timur tergolong parah karena badan jalan ambruk ke sungai sehingga butuh penanganan segera. Tim BPBD masih terus berkoordinasi dengan Tinas Teknis untuk segera dikerahkan alat berat guna mengatasi jalan amblas tersebut. Derlun Polres Biren menangkap dua warga desa Curbada kecamatan Jempa Biren di salah satu gubuk kawasan tambak desa Curbada pada selasa dini hari. Keduanya ditenggarai sebagai pengedar benda haram jenis sabu-sabu. Dari Biren, Yusman Idris melaporkan. Kasar narkoba Polres Biren, Ibdar Rahmat mengatakan penangkapan keduanya berawal dari pengembangan beberapa kasus sebelumnya. Kemudian diperkuat informasi dari masyarakat. Kemudian Polres Biren membentuk tim lapangan untuk mencari tersangka. Akhirnya aparat berhasil meringkus HR bin AM 32 tahun, pekerjaan petani dan MZ bin IBR 39 tahun, wira swasta. Keduanya beralaman di desa Cotbada, Kecamatan Jumpa. Mereka ditangkap sedang berada di salah satu gubuk tambak ikan di kawasan desa tersebut. Selain keduanya diamankan petugas juga mendapatkan sejumlah barang bukti dan menyita 3 paket sabu sedang dikemas dalam plastik dan 6 paket sabu ukuran kecil. Ada beberapa barang bukti lainnya juga diamankan, diduga memiliki kaitan dengan peredaran sabu. di Insrum Slamby Sandung Permay Sekian berita pagi edisi Rabu 31 Agustus 2016. Berita pagi Slamby FM dapat ikuti pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.slambyfm.com. Follow juga Twitter kami @slambyfm. Suger alun, Wassalam.